Kini, tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, sesuatu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kini kita akan memikirkan satu bagian lagi dari tema besar Aku Seorang Kristen. Di dalam subtema atau di bawah subtema tanggung jawab Kristiani. Tanggung jawab Kristiani pada bagian pertama ini kita membicarakan tanggung jawab Kristiani kepada Tuhan. Terserang kasih bagian ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pikirkan karena tanggung jawab seorang Kristen pertama-tama adalah kepada Tuhan yang telah menciptakannya, menebusnya dari dosa dan memelihara hidupnya. Nah ini menjadi penting bagi kita. Ya, Hal ini sebagai hubungan vertikal pertama yang sekaligus merupakan satu sumber kemampuan manusia untuk bertanggung jawab berikutnya kepada dirinya sendiri, kepada saudara seiman dan kepada sesama manusia. Tanpa bertanggung kepada Allah, maka ia tidak akan mungkin bertanggung jawab kepada diri, saudara, seiman dan sesama manusia. Nah, kita akan membuka Alkitab kita dari keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan nah kemudian sepuluh hukum Tuhan disampaikan pada ayat tiga terus sampai ke ayat tujuh belas yang saya tidak akan bacakan di sini saudara-saudara kasih nah jadi saudara pada waktu kita membaca bagian ini ada istilah di sana lalu Allah mengucapkan segala firman ini akulah Tuhan alamu nah saudara dalam bacaan ini Musa menekankan kata Tuhan alamu Tuhan huruf besar dan alamu yaitu dari satu bahasa Ibrani yang berbunyi Yehova Elohim ya Setiap kali huruf besar Tuhan atau Allah itu adalah satu Yehova. Ya. Nah Allah kecil itu membicarakan Elohim. Kalau ada Tuhan huruf kecil itu biasanya membicarakan Adonai. Ya tiga nama yang paling sering kali dipakai di dalam PL secara berganti-gantian. Di samping nama-nama lain daripada nama yang untuk menyebutkan dan menekankan karakteristik dari apa yang sedang dikerjakan. Nah gabungan dari dua nama ini yaitu Yehova Elohim atau Tuhan Allah memiliki magna teologis yang mendalam khususnya dalam konteks dan pemahaman bagi orang-orang Yahudi, ya. Nah, ini harus kita mengerti baik-baik. Penggabungan-penggabungan seperti ini banyak juga digunakan seperti Adonai, Yehuva, ya. Tuhannya huruf kecil, Allahnya huruf besar atau Adonai Elohim, ya. Tuhannya kecil huruf kecil maksudnya Allahnya juga huruf kecil. Ya, huruf pertama sih tetap huruf besar, berikutnya maksudnya begitu terus, Nah, jadi penggabungan-penggabungan ini memang sering agak rancu kalau tidak diberi penjelasan. Karena seakan-akan Tuhan alamu Loh, Tuhannya sama Allah itu bedanya apa? begitu? Nah ini bukan membicarakan dua oknum dalam pengertian Tuhan Dan satu lagi ada Allah sehingga seakan-akan berkesan dua Allah Tetapi membicarakan tentang satu karakteristik dari pemakaian nama itu sendiri Nah kalau kita melihat makna Yehova Elohim yaitu Tuhan alamu di sini, Pertama itu membicarakan tentang otoritas Allah atas kehidupan moral manusia Bagaimana manusia seharusnya Ya, nah dalam otoritas atas kehidupan atau moral manusia ini Allah berotoritas penuh sebagai Allah di dalam konteks ini yang membebaskan orang-orang Israel dari Mesir dari tanah berbulak. Maka di Allah yang berotoritas harus bagaimana hidup manusia. Yang kedua, ini membicarakan tentang ketetapan Allah atas hubungannya dengan manusia. Nah manusia adalah ciptaan yang sudah dibebaskannya sebagai orang yang sudah dibebaskan sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Maka manusia bertanggung jawab penuh kepada Allah Dan harus menjalankan setiap ketetapan-ketetapan dari Allah Atau apa yang Allah katakan, apa yang Allah putuskan Yang ketiga Ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah ini Bersifat mutlak dan harus ditaati Tidak bisa diganggu-gugat Nah, jadi di sini sesuatu yang terkasih Pengertian Tuhan Alamu Menjadi sesuatu pengertian yang punya makna mendalam Bagaimana Allah membicarakan tentang otoritasnya, tentang ketetapan-ketetapannya Yang harus diiyakan, yang harus ditaati, yang harus dilakukan oleh manusia Jadi Tuhan dan Allahmu tidak membicarakan tentang Tuhan satu dan Allah yang satu Tetapi membicarakan satu gabungan untuk karakteristik penekanan otoritas moral ya. Nah jadi saudara-saudara Di sini manusia harus menyadari posisinya untuk mentaati ketetapan-ketetapan Allah Nah dengan menyadari posisi inilah, manusia baru tahu tanggung jawabnya terhadap Allah. Tanpa kesadaran akan posisi ini, manusia tidak mungkin bertanggung jawab kepada Allah. Kesadaran posisi ini juga bukan satu kesadaran knowledge, artinya saya tahu. Karena saya dengar. Bukan sekedar itu. Tetapi satu kesadaran yang muncul karena iman yang ada di dalam batin manusia. Yang telah Allah taruh sebagai manusia yang sudah bertobat. Jadi pertobatanlah. Yang membuat manusia bisa mengetahui posisinya secara tepat Yang membuat manusia menyadari tugas tanggung jawabnya secara pas Tanpa pertobatan tidak akan pernah sampai Apa itu pertobatan? Kita sudah bicarakan beberapa waktu yang lalu Nah sekarang kita akan melihat susur yang kekasih masuk ke dalam pemahaman kita Tentang apa yang menjadi tanggung jawab manusia terhadap Allah sebagai seorang Kristen Maka sebagai seorang Kristen yang sudah percaya Yang sudah menerima anugerah Allah Maka manusia di dalam tanggung jawab kepada Allah Maka dia mempunyai tanggung jawab pertama yaitu Dia bertanggung jawab untuk memahami sepenuhnya ketetapan ketetapan Allah Nah jadi pada waktu dia memahami sepenuhnya ketetapan Allah Maka ada satu tanggung jawab knowledge Tapi ingat, ini knowledge artinya Tanggung jawab knowledge orang yang sudah bertabat Di mana dia harus menjelajah Di mana dia harus menggali Untuk mengetahui seutuhnya apa yang menjadi ketetapan Allah yang dituntut atas dia. Dia bertanggung jawab untuk pengetahuan itu. Ya tidak bisa mengatakan aku enggak tahu. Habis Tuhan enggak kasih tahu sih. Tidak. Karena Tuhan sudah memberikan kebenaran-kebenaran firman itu kepada manusia. Di dalam Alkitab. Pendeta, buku-buku lain akan merupakan partner untuk menolong dia. Di dalam menumbuh kembangkan pemahamannya. Jadi soal pertama. Manusia harus memahami sepenuhnya ketetapan Allah. Di dalam konteks knowledge sebagai orang beriman untuk mengetahui siapa Allah yang hidup itu. Ini tanggung jawab Saudara. Sehingga semua manusia tanpa terkecuali, manusia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan menerima anugerah pertobatan bertanggung jawab di dalam tanggung jawab knowledge untuk mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam hidupnya. Nah, dalam konteks kitab Keluaran 20 kalau dibaca ayat 3 terus sampai 17, maka orang-orang Israel tahu, maka orang-orang Kristen menjadi tahu. Nah, ini lukisan gambaran yang kemudian di dalam ulangan dikatakan oleh Musa kepada orang Israel Harus diajarkan juga kepada anak-anaknya Tentang Allah yang menolong mereka Yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Yang menuntut Satu tuntutan ketetapan Kepada orang-orang Israel Kepada orang-orang percaya Kepada kita di masa kini Untuk memahami sepenuhnya apa Yang menjadi tuntutan ketetapannya itu Yang kedua Tanggung jawab manusia terhadap Allah adalah mengimani seluruh ketetapan Allah tanpa syarat. Nah, sesudah dia bergumul di dalam knowledge itu, mengetahui, maka dia tidak bisa berhenti. Maka dia harus mengimani. Sehingga di sini menjadi satu tanggung jawab spiritual. Bukan lagi sekedar tanggung jawab knowledge. Yaitu mengimani segala ketetapan Allah tanpa syarat. Dia tidak bisa mengatakan, aku percaya kalau begini. Aku percaya kalau begitu. Tidak bisa. Menarik sekali, pada waktu konteks di dalam soal... Daniel dan kawan-kawan di dalam peristiwa mereka di pembuangan. Ketika Sadrak Mesa Benego mau dibuang ke api mereka berkata, Tuhan akan menolong kami dari sana. Tetapi ya Raja, sekalipun kami mati, habis dibakar api. Dengarkan kalimat ini, Tuhan tetap Tuhan. Wah oh, itu hebat ya. Jadi dia tidak membuat satu syarat, Tuhan nanya Tuhan kalau mereka selamat dari api. Enggak selamat dari api pun, Tuhan tetap Tuhan. Bayangkan, di dalam tanggung jawab spiritual orang Kristen masa kini, yang hanya mau berkata Tuhan adalah Tuhan kalau Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Ini satu konsep tanggung jawab spiritual yang sangat salah karena dia membuat satu prasyarat Tuhan adalah Tuhan kalau. Nah ini nggak boleh, saudara. So -so. Ya, andai kan kita pernah berpikiran seperti itu, mari kita sadari itu salah dan perlu diperbaiki. Jangan dipelihara sehingga tidak ada satu prasyarat yang kita tetapkan untuk mengimani ketetapan Allah. Jangan sampai salah. Maka dari tanggung jawab knowledge kita berkembang kepada tanggung jawab spiritual. Maka kita juga bertanggung jawab kepada satu tanggung jawab action. Yaitu menjalankan ketetapan-ketetapan Allah tanpa koreksi. Nah di sini penting juga sesuatu yang kekasih. Karena dalam pertumbuhan perkembangan tanggung jawab manusia terhadap Allah, seringkali manusia juga mulai mengkoreksi setiap ketetapan-ketetapan Allah. Padahal Allah berotoritas atas ketetapan itu, berotoritas atas manusia yang menerima ketetapan itu, dan otoritas atau ketetapannya itu bersifat mutlak. Harus ditaati Sehingga manusia tidak boleh melakukan koreksi terhadap ketetapan Allah Bayangkan bagaimana manusia di dalam perkembangan dan pertumbuhannya Karena melihat realita zaman Akhirnya berkata Mencuri yang dulu tidak boleh Sekarang menjadi mencuri yang boleh Kenapa? Karena dulu toh tanpa mencuri manusia bisa makan Karena tanah masih luas Tidak usah beli patok sana patok sini suka-suka sendiri Tetapi sekarang begitu berkembang dan hebatnya Mana bisa Anda di Jakarta main patok-patok tanah yang bukan tanah Anda? Tidak ada tanah yang tidak bertuan Anda tidak bisa mengambil itu Tetapi kemudian karena realita itu Akhirnya orang mulai berpikir Dulu sih tidak perlu mencuri Sekarang kalau lapar gimana? Lalu mulai dengan satu semacam kondisi Yang dikondisikan sangat parah Masa iya sih orang tidak boleh mencuri Karena kalau tidak dia mencuri dia mati Ma, Apa bukan lebih bagus dia mencuri Sehingga dia tidak mati Kan mencuri tidak apa-apa kalau untuk menyelamatkan nyawa Waduh saudara-saudara Sepertinya tawaran ini menarik Bukankah Mempertahankan hidup lebih penting daripada mencuri Tetapi di sisi lain orang kurang mau bertanya Haruskah mencuri untuk hidup? Haruskah mencuri untuk hidup? Karena itu, saudara Kita harus menjalankan sebagai satu tanggung jawab action kita Karena ketetapan-ketetapan alat tanpa koreksi Jadi kalau bilang jangan mencuri, sudah jangan mencuri Gak usah pakai tambahin Mencuri gak apa-apa Kalau itu menyelamatkan hidup Berbohong tidak apa-apa Kalau itu untuk kebaikan Saudara-saudara, topik kita sini memang bukan soal etika Ada berbagai pergumulan-pergumulan realita di dalam problema etika yang memang terkadang sangat sulit karena orang seringkali memilih bukan benar salah, bahkan pada kondisi tertentu manusia diperhadapkan untuk memilih dua hal yang salah, salah yang satu atau salah yang kedua. Mengerikan dan tragis. Ya, tapi itu bukan konteks kita di sini. Kita hanya mau kembali dulu untuk mengatakan bagaimana menjalankan ketetapan tanpa koreksi. Tapi saya memberi tadi gambaran tadi untuk mengatakan, saya mengerti problema etika. Sehingga ketika saya mengatakan kalimat ini Bukan kalimat asal bunyi yang tidak saya pikirkan Yang tidak saya pergumulkan Saya bertanggung jawab untuk kalimat ini Disini tanggung jawab action daripada manusia Untuk bertindak memenuhi setiap ketentuan ketetapan Allah Tanpa koreksi Manusia di dalam tanggung jawab keempat terhadap Allah Maka dia perlu tunduk total kepada seluruh ketetapan itu Menaklukkan dirinya dengan penuh kesadaran Menaklukkan dirinya dengan penuh kerelaan Ini menjadi tanggung jawab manusia Tanggung jawab penaklukkan diri Surrender Tuhanlah Tuhan pencipta Aku hanya manusia ciptaan yang harus taat kepada dia Maka tanggung jawab ini saudara, Menjadi satu tanggung jawab dari seluruh klimaks pada tanggung jawab Kepasrahan dan pemasrahan diri secara aktif Kepasrahan dan pemasrahan diri dengan kesadaran yang penuh Bukan terpaksa atau dipojokkan Sehingga harus menyerah Tidak Tanggung jawab manusia terhadap Allah di dalam empat titik ini Menjadi satu tanggung jawab yang penting untuk dipikirkan bersama-sama Tanggung jawab nolik yang harus digukti dengan tanggung jawab spiritual Tanggung jawab spiritual yang harus diikuti Dengan tanggung jawab action Tanggung jawab action yang harus diikuti Dengan tanggung jawab untuk surrender di harapan Tuhan Manusia dalam tanggung jawabnya Harus mampu menempatkan diri sebagai ciptaan Yang pernah memberontak Namun beroleh belas kasihan Allah Maka manusia harus tahu diri Untuk bertanggung jawab penuh kepada Allah Jangan mengulang kembali kesalahan di waktu yang lampau Jangan lagi hidup sebagai anak Allah yang sudah ditebus tapi dengan perilaku masa lampau. Itu mana mungkin hidup dalam diri kita. Kecuali memang kita belum ditebus dengan sungguh-sungguh. Saudara, -sungguh. so, Sehingga ini menjadi satu pergumulan-pergumulan serius yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seperti apa atau bagaimana kita hidup. Kita tidak bisa excuse, kita tidak bisa mengatakan maaflah. Saya kan bukan pendeta. Jadi saya kurang ngerti Alkitab. Anda tidak mengerti? Itu wajar. Tapi bukan untuk berdiam diri. Lalu mengeluh dan berkata tidak mengerti, bangunlah, belajarlah, berwaktu untuk pemahaman itu. Supaya saudara cepat bertumbuh. Maka belajarlah beriman dengan tanpa syarat, untuk membuat ketetapan-ketetapan yang harus dipenuhi Allah, baru mau percaya. Maka bertindaklah tanpa koreksi, karena ketetapan ketetapan Allah tidak mungkin salah. Anda boleh mengoreksi keputusan orang lain, karena keputusan orang lain mungkin salah. Tetapi kepada Allah yang bersifat mutlak itu yang berotoritas mengatur setiap kehidupan kita kepada dia kita bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang menjadi tuntutan tuntutannya. Nah oleh karena itu saudara menjadi pertanyaan penting bagi kita di dalam merealisasikan tanggung jawab manusia terhadap Allah sebagai seorang yang sudah menerima anugerah sebagai seorang yang sudah bertobat apakah kita sudah mempunyai satu pola hidup yang sesuai dengan tuntutan Tuhan? Saya kira di sini kita akan berhenti sebentar untuk memahami arti satu perenungan yang mendalam. Mengatanggung jawab kepada Tuhan itu ada di dalam kesunyian yang akan muncul keluar sana Saudara. Apa yang saya sebut pangum jawab dalam kesunyian yaitu saat teduh pribadi. Ketika Saudara duduk berdiam diri di hadapan Allah, mengambil waktu untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Nya, mengambil waktu untuk merenungkan keajaiban-keajaiban karyanya. Ketika Saudara duduk diam, mengevaluasi diri. Orang lain tidak tahu, tapi Allah terus mengamati. Itulah satu tindakan di dalam kesepian. Di dalam kesunyian pagi ataupun kesunyian malam. Karena hanya dengan demikianlah kita mampu bertanggung jawab kepada Allah. Ketika kita berani mengkoreksi diri kita. Tanpa keberanian mengkoreksi diri, saudara-saudara. Tidak -saudara, mungkin kita bisa bertanggung jawab kepada Allah. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita sudah bertanggung jawab atau belum. Kita tidak pernah tahu kita melanggar atau mentaatinya. Tetapi dengan evaluasi diri, dengan keberanian di dalam kejujuran untuk membedah hidup sendiri. Maka kita akan tahu. Siapa kita? Karena kebenaran firman Yang bergaul Yang menuntun membimbing kita Di waktu-waktu teduh kita Di kesunyian malam Atau di kesunyian pagi Atau mungkin di kesunyian siang Istilah kesunyian Bukan berarti sunyi sepi dunia ini gitu ya Tapi bagaimana saudara menyunyikan diri sendiri Yaitu mengambil waktu pribadi Untuk menenangkan diri merenung. Apakah pemahamanku Sudah menjadi pemahaman yang utuh Apakah imanku Menjadi iman yang bisa dipertanggungjawabkan Apakah tindakanku sudah merupakan tindakan penuh ketaatan? Atau justru tidak. Karena tidak seperti apa yang Tuhan tuntut. Tidak seperti apa yang Tuhan katakan bagiku dan kepada aku. Karena itu saudara yang kekasih. menjadi penting sebelum kita berjalan meninggalkan tempat kita. Rumah kita. Atau sebelum kita masuk kepada tidur malam kita. Entah waktu manapun yang saudara ambil silakan. Tetapi penting untuk saudara punya waktu sunyi itu. Karena dengan demikianlah kita bisa membangun tanggung jawab pribadi kita kepada Allah. Membangun tanggung jawab pribadi kita kepada Yahweh atau Yehova Elohim itu. Yang berotoritas mutlak atas hidup kita. Maka dalam karakteristik nama itu, dia menuntut supaya kita taat kepada otoritasnya. Supaya kita taat kepada kedaulatannya. Supaya kita boleh menjalankan tanpa membantahnya. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam pencarian dan pergumulan kita. Seorang yang bekerja, bertanggung jawab. Karena kalau tidak, dia tidak akan gajian akhir bulan. Tapi pernahkah kita sadari tanggung jawab kepada Allah? Bukan karena kita akan terima upah, justru sebaliknya karena kita sudah terima upah. Tapi karena itu, sering pula manusia menjadi kurang ajar di dalam hidupnya. Akhirnya melupakan tanggung jawabnya, maklum upahnya sudah diterima. Maka muncullah pertanyaan, apakah upah yang dimilikinya upah yang sejati? Atau upah-upahan mirip sejati, tapi dia tidak menerima emas, melainkan imitasi? Ini juga perlu dibikirkan serius. Karena itu, bertanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab vertikal tidak bisa diabaikan. Bahkan harus diwujudkan. Biar kita bersama-sama datang kepada dia. Dengan kejujuran di dalam hidup kita. Untuk mengakui siapa kita. Dan dalam kejujuran itu, kita memohon belas kasihannya. Kiranya, Ia menolong, menuntun, membimbing, dan memampukan kita. Untuk bertanggung jawab kepada dia. Amin.